hampir setiap hari dalam kehidupan ini kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan oleh karena itulah kita dituntun untuk melaksanakan salat sunat istihara agar dengan itu kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat memilih Pilihan yang terbaik Kadang-kadang ada dua pilihan atau lebih Sesungguhnya Yang paling tahu Tentang mana yang terbaik untuk kita Adalah Sang pencipta alam semesta Kalau kita dapat Melakukan pilihan terhadap dua atau lebih pilihan Dengan pilihan yang terbaik Kita tidak akan menyesal Kemudian Perhatikanlah, sair lagu ini, di sana kita memperoleh pelajaran agar kita teguh dan istiqomah memilih pilihan terbaik di antara dua pilihan atau lebih. <SILENCIO> I'm Apa?